Pada hari ini kita belajar akan firman daripada Tuhan Supaya kita itu waspada, saudara Kenapa? Karena kalau kita tidak waspada justru Kejatuhan kita, kegagalan kita Itu bukan di permulaan, bukan di tengah Tapi di akhirnya Maka dari itu kita harus benar-benar waspada Nah, ada hal yang sebetulnya kita semua itu mau. Saya yakin tidak ada saudara satu yang tidak mau masuk surga. Betul lah? Mau. Cuma masalahnya bisa Anda bertahan sampai akhir. Nah, dengan kekuatan saudara, saudara tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Tidak ada seorang pun diantara saudara yang mampu. Ini saya alami sendiri, saudara. Justru kalau sudah tinggi, itu anginnya tambah beras nah kamu salah sedikit saja bisa terbang, saudara, bukan terbang naik ke atas, terbang ke bawah nah coba saudara perhatikan kejatuhan Musa itu tragis sekali orang yang dikatakan dekat kepada Tuhan, bicara muka dengan muka berkalo dengan Tuhan begitu luar biasa. Oh. Dan dikatakan oleh Tuhan tidak ada seorang pun seperti Musa yang punya hati yang lembut seperti Musa. Tidak ada. Berarti satu-satunya dia toh? Ngerti, Saudara? Tapi dia tidak boleh masuk tanah Kanaan di saat yang terakhir. Ngerti saudara? Kejatuhan daripada Musa Hanya karena apa? Teledor kata-katanya Aneh gak? Bukan melanggar perintah Tapi hanya teledor katanya Kok teledornya itu dalam bidang apa? Itu dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur Dikatakan di dalam Masmur 106 Ayat yang ke 32-33 Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba. Jadi, bangsa Israel ini menggusarkan siapa? Siapa? Tuhan oh, Jangan musa ni Mereka menggusarkan Tuhan Nah, ya Dekat air Meriba, Sehingga Musa kena celaka karena mereka aneh ndak kebalikan ndak. Yang digusarkan Tuhan, yang kena celaka siapa? Musa. Nah, ini lho saudara berbahayanya. Lalu ayat 33, sebab mereka memaitkan hatinya. Hatinya siapa? Musa, bukan hati-Nya Tuhan. Sehingga ia, siapa? Musa, tledor dengan kata-katanya teledor kata-kata apa juga ayo kalau kamu baca di dalam bilangan 20 baru saudara tahu makanya saudara baca Alkitab itu an, nyenengke kayak komik benar saya baca Alkitab itu sampai rasanya kok rame si Tuhan bilangan 20 ayat 10. Coba ayo kita lihat ya. Ayat 7 mulai ayat 7 supaya saudara bisa menilai. Nah, sebab gini, saya sendiri ini taunya juga juga kasih dikasih tahu Tuhan. Kalau enggak dikasih tahu Tuhan enggak bisa saudara. Enggak ada, enggak ada. Ditafsir, tafsir dipikir-pikir pakai akal akalku enggak sampai itu. Makanya orang-orang teolog-teologia itu selalu yang doktor, yang master, itu selalu bilang, Yusa itu goblok. Nah, betul. Saya itu goblok. Aku bilang goblok gak apa-apa. Yang penting ngerti. <SILENCIO> ngerti sama apa maunya Tuhan. Betul gak? Kepinteran repot. Maka dari itu kita baca ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya sehingga dan demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu. Bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudara, perhatikan Tuhan cuma merintah suruh apa? Mengatakan kepada bukit. Loh. Tapi nyatanya Musa mengatakan atau mukul. Ah, lah kok telidor kata nih? Dia tidak ngomong. Malah tidak ngomong loh. Kok telidor? Aneh atau? Nah, bawahnya ini, ini telidurnya di sini. Ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu di, dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Lihat, ya, seperti yang diperintahkan. Jadi dia nurut tidak? Nurut. Nah, makanya ada ada tahap-tahapnya hati-hati. Nah, ada, anu, dia nurut. Lalu, ketika Musa dan Harun meng telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkatalah ia kepada mereka. Hmm, dari ini mulai mulai bahayanya teledoria Musa di sini Dengarlah kepadaku hai orang-orang Durhaka apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini Sesudah itu Musa mengangkat tangannya Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak itu dapat minum tetapi Tuhan berfirman kepada Musa nah setelah melakukan kesalahan Tuhan berbicara karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa cemah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Teledornya Musa di mana? Hah? Hai kamu orang-orang durhaka. Kenapa kok Musa kok ngomong ngomongin anak-anak Tuhan kok durhaka? Padahal orang Israel itu biji matanya nih Tuhan. Nah, berarti kan ngatain biji matamu itu durhaka. Nah, padahal Musa itu ngomong begitu karena apa? Hatinya pahit. Nah, kenapa kok hati hatinya Musa pahit? Karena Musa itu membela Tuhan. Karena bangsa Israel itu menggusarkan Tuhan. Nah, hatinya Musa pahit bukan karena Tuhannya marah. Tuhannya ternyata tidak marah kok. Dikusarkan anak-anaknya. Ya, tidak marah tuh. Aneh Tuhan, karena apa? Tanjang sabab Nah, tapi kita Hamba-hamba Tuhan ini kerap kali karena Sudah mengenal Nah, satu, kedua Tiap kali bangsa Israel itu berbuat dosa Mau diwukum Tuhan Musa ini doa puasa 40 hari 40 malam, gak makan, gak minum Minta belas kasihan si Tuhan Minta belas kasihan Tuhan eh, Tuhan bilang, ya sudah, taampuni. Jadi Musa merasa Berjahat Nah, karena tiap kali Kalau bangsa Israel ini Marah, bikin marah Tuhan Yang bayar siapa? Musa, jadi musa hati nih Pahit karena tiap kali Komposom, gak makan, gak minum lagi Wah, loh, yang menderita siapa? Yang menderita siapa? <tuh> <tuh> yang menderita siapa? Musa, lah Justru karena penderitaan itu membuat hatinya Musa. Kenapa kok pahit? Hmm? Karena kesel, karena tiap kali kamu tuh yang bikin aku sengsara, betul? Ah, lalu saking yang jengkelnya dia bilang, memang kamu ini orang-orang durhaka. -orang Justru marah gitu, dia kena marah Tuhan. Syallak, aku bilang, ayah. Aku baca gitu sampai bilang, loh Tuhan. Pong cuma salah sedikit ngomong tok way kok dihukumi sampai tak boleh masuk kenaan sudah diperjuangkan 40 tahun lagi bayangin Kalau tuan bilang, Ka aku bergaul karib dengan orang-orang yang bergaul karib dengan aku, aku menyatakan keputusanku dengan orang yang bergaul karib dengan aku. Nah lah kok mati ya aku bilang gitu. Lah nyatain kekudusan malah mati. Tuhan bilang sebab aku kudus tidak bisa kompromi. Demikian kamu salah. Out. Wah gala eh. Wah, aku bilang loh saudara tidak akan bisa mengerti. Bisa mengerti tidak? Tidak bisa tak? Dipikir-pikir. Tidak bisa. Masak gitu jauh tak? Aku ngalami saudara. Baru aku itu yang ngerti alami aku satu saat Tuhan ngomong sama saya gini pagi-pagi kalau pagi kan saya sembayang Tuhan bilang gini Yusa hari ini kamu duduk diem di rumah sembayang menghadap aku terus tidak melayani tidak ya wes menurut saya tuh seneng nong malah suruh nongkrong ya seneng makanya saya tuh kalau melayani malah kesibukan tidak seneng saya tidak senengnya apa takut nanti yang saya keluarkan bukan Tuhan saya. Kalau saya sendiri teledor mateng kue gantung. Makanya aku tuh tidak mau. Saya kalau mau bawa firman Tuhan saya bilang harus ada waktu berdoa minimal satu jam di depan. Makanya kalau saya kebaktian juga saya tidak mau duduk di depan. Selalu di ujung sana. Diam. Sebabnya sembahyang Nanti kalau diajak nyanyi naik turun naik turun sembayangnya PJ ya. Jadi bukan bukan karena enggak mau di depan dah. Tapi karena mau berdoa, bukan rendah hati. Enggak mau nonjol, enggak siapa yang enggak senang nonjol gitu. <tuh> Tapi karena takut sama Tuhan. Mau ngomong apa? Ngerti Saudara? Karena terpalih dari rumah tuh saya enggak tahu. Saya sembahyang sudah satu jam tadi, pagi itu jam setengah dua dibangunin, setengah empat bangun lagi, sembahyang lagi. Tuhanku itu mau ngomong apa? Butuh anak-anakmu itu apa? Tuhan bilang, aku bilang, Tuhan diam saja. Kok diam aja ini, toh Ini anak-anakmu ini kasihan dulu. Aku bilang, eh aku, aku tidak ngomong, ya tak tungguin, tidak apa-apa. Lah ini, piye aku bilang makanya saya di sana itu tadi terus dia bilang gue nanti ngomong ini, gue nanti ini tapi ngomong ini, di sini ngomong lagi kamu ngomong Musa perang Musa dulu lu, yu, yu, lu, lu, lu kebalik lagi, lu balik ya weh sakup menurut aja nah pada waktu itu Tuhan berkata kamu tidak boleh melayani hari ini duduk diam nah duduk diam ya sudah saya duduk diam toh enak toh, eh jam 9 hamba Tuhan yang terkenal nabi nabinya di Bandung datang ke rumah saya Aku bilang, mau cari Pak Yusak ya? Kenapa? No, Pak Yusak, saya diperintah Tuhan. Kedatang ke datang ke rumah kamu, kamu nanti sore jam 5 suruh bawa firman Tuhan di rumah saya. Ayo, antagonis tidak? Bingung tidak kuih? He? Bingung tidak? Tadi pagi saya ngomong, siapa? Tuhan, ini Nabi. Nabi ini saya ngomong, nabi ini siapa? Nah, begini saya ngomong. Nah, sekarang saya dihadapkan manusia dan Tuhan. Sama dengan Musa, saudara. Menuruti, saudara. Pikiran ini kan mulai nimbang. Saya langsung doa. Nah, ini loh, rahasia ini yang saudara dan saya harus pegang. Pada saat menghadapi pertimbangan, itu sama dengan saudara dan saya dihadapkan pengadilan. Betul gak? Mirih, tok. Nah, hidup saudara tiap hari ini dihadapkan pilihan enggak? Tiap saat? Pilihan enggak? ya Nah, kalau sudah dihadapkan pilihan itu, kamu pakai akal atau pakai roh? Pakai jiwa atau pakai roh? Hah? Ayo, ayo. Pakai pertimbangan atau pakai iman? Oh, ha? Oh, Eh, di gereja jawabnya pinter Iman. Pasti iman, betul lah. Nah, karena teori ini begitu. Tahu. Tapi kenyataannya kamu tidak bisa. Kenapa? Karena kamu harus menjadi kebiasaan. Kalau kamu tidak latihan dari perkara kecil, nggak latihan tidak biasa, tidak bisa. Sebab di dalam menghadapi kenyataan, itu nanti di dalam itu rohmu tidak bisa lebih kuat daripada pikiran kalau kamu tidak latih dia lebih kuat caranya apa tundukkan dirimu setiap saat tanya Tuhan nah, tiap hari bangun tidur terima kasih Tuhan mau tidur Tuhan kokok baik mau tidur mau tidur itu jangan mikir yang lain kamu mikir terus bisu apa ya biar bayar utang <tidur>, tidur, mau tidur itu sembahyang bilang gini Tuhan kau kotubai sampai ketiduran Nah itu namanya berlatih untuk bergaul akrab dengan Tuhan Contohnya gini loh Orang kalau sedang pacaran Rindu mau tidur mikir pacarnya atau Enggak Mikir loh sampai mimpi-mimpi loh. loh betul dah, ya. lah kamu ini pacarnya Tuhan dah, lah kok enggak pernah mikirin? nah itu pacar apa? itu tuh, selalu backstreet itu, maka nakal-nakal kamu ini nah pada waktu itu saya langsung sembahyang saudara pada doa begini Tuhan roh kudus loh yang ngomong sama kamu sama aku tadi pagi siapa? Rauh Kudus bilang, aku? Lasing ngomong, dia, nabimu ini siapa? Aku? Loh, nabimu ini? Lah kok bertentangan? Diam dia. Saudara, dia diam. Dan dia membuat engkau harus mengambil keputusan. Lalu pada saat itu saya bilang, Tuhan, ini kan bikin bingung aku, Tuhan. Yang nyuruh dia kamu, yang nyuruh aku, aku kamu. Lepas tu aku ini kebingungan toh. Tuhan bilang, tetapkan. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya mendahulukan Tuhan daripada manusia, biarpun manusia itu nabi. Saya bilang maaf, aku tidak mau melayani karena tadi bagi Tuhan ngomong sama saya, tidak melayani. Marah dia, nabi ni marah. Dia bilang, kamu dah percaya kalau yang ngomong sama saya itu Tuhan. Saya bilang, percaya? Wong oh, yang tak tanya Lah, kok kamu dah nurut. Lho, lah soalnya Tuhan ngomong sama kamu, Tuhan ngomong dia aku. Daripada aku nurut kamu, lebih nurut Tuhan itu ya. Meskipun kamu jengkel, saudara tahu? Ternyata dia jatuh. Jatuhnya kenapa? Marah, tak dipercaya, gengsi dong ngerti setara satu dia ya. aku bilang maaf saya bukan tidak percaya saya percaya yang ngomong sama kamu itu tadi Tuhan wong Tuhane ngomong ndak aku Lah kok kowe dua-dua Tuhan ngomong bae kamu not. tapi maksude Tuhan itu kamu disuruh goda saya Ayo Tuhan suka goda ndak He Tuhan suka goda ndak Suka atau? Tuhan tuh suka main main Bukan main-main bohong-bohongan. Tidak. Suka bikin ketegangan. Suka bikin muji kamu. Ada lo ayatnya. Tuhan yang menggoda. Di dalam Yeskel. Nanti jangan tanya ayatnya. Baca dewek. Ada. Ayatnya pasti. Saya saya tanya. Ada ayatnya. Ada. Aku yang menggoda nabi itu. Lalu. saya Dia pulang marah. Saya masuk kamar sembahyang. Tuhan. Tuhan. Engkau ini kok aneh-aneh sih Tuhan? Aku bilang itu. Nyuruh dia suruh sana. Kamu ngomong nyuruh saya. Ini piye ya? bilang Tuhan ngomong baru ngomong saudara. Dia bilang apa? Berbahagialah engkau karena kamu mendahulukan aku. Seandainya aku kamu tadi nurut dia lebih takut karena dia predikatnya Nabi. Kamu tak bunuh. Kok galak amat? Aku bilang. Masa gitu coba bunuh? Tuhan bilang apa? Aku bunuh kamu. Karena apa? Aku tidak bisa pakai kamu sebagai hambaku. Barang-barang. Sampai gemeteran keringat dingin, saudara. Kok galak sih, Tuhan? Bukan galak. Tapi aku minta, hatimu selalu tertuju kepadaku. Ngerti, saudara? Ada harga yang saudara harus bayar, saudara. Harus mengalahkan Apa? pertimbangan daripada akal ini, jiwa ini nah, hal ini saudara dialami oleh Musa maka dari itu biarpun orang yang dekat Tuhan sekalipun kalau hatinya pahit pasti teledor maka jaga hatimu saudara jangan pahit hati yang pahit itu bikin teledor kata-kata terus mengucapkan yang sia-sia, yang ketiga apa? membawa penyakit, kanker, jantung, eksim, memah, sinting, itu hati yang pahit, saudara, ngerti saudara? tidak bisa mengampuni, dan itu hukum. Maka Musa tidak boleh masuk kanaan karena melanggar kekudusan. Tapi kalau saudara melanggar perintah masih diampuni. Tapi kalau kamu melanggar kekudusan, maka kamu dihukum dengan dagingmu dilarang dimusnahkan. Tapi jiwamu diselamatkan. Tapi kalau kamu melanggar kemuliaan Allah, tidak ada ampun. Seperti setan Dibuang ke neraka Ngerti saudara Jadi ada tingkatnya ini. Makanya hamba-hamba Tuhan Kalau saudara melayani Kalau saudara dekat Tuhan Mulai berbicara Mulai akrab dengan Tuhan Hati-hati Jaga hati Jangan pahit Jangan gampang kesinggung Gengsimu itu lebih baik buang Rugi saudara Maka dari itu kita harus belajar benar-benar. Karena apa? Karena Tuhan itu menyediakan kepada saudara dan saya tanah kanaan. Betul tak? Tanah kanaan saudara, -saudara yang nanti di mana? Habis? Hah? Di mana? Kok surga itu? Nah itu, itu tandanya membaca mu'al kita belum komplit. Tapi benar. Benar sebagian Sebab Kalau ini kamu mati-mati Masuk ke Ferdos Anak Tuhan ya Ferdos nah, itu surga tingkat 3 Tapi setelah nanti Bumi dihapus Setelah kerajaan seribu tahun Setelah semua dimusnakan Pengadilan akhir Nanti Nanti Ferdos itu diturunkan Tuhan. Bumi ini dilenyapkan Tuhan. dihancurkan jadi. Muluki lagi. Hilang. Nah lu nanti turun. Turun. Dibikin sama Tuhan jadi. Bumi. Baru. Jadi kamu nanti bakalnya tinggal di mana? Bumi baru. Tidak di surga. Surga tempatnya Bapa, Nah nanti Tuhan Yesus. Yang turun dari surga ke bumi baru Tinggal bersama kita Loh. Dengan tubuh baru Jadi nanti nanti kerja enggak? Eh, nanti kerja enggak? Kerja oh, Di bumi baru Di bumi Baru Jadi kerja? Kerja Makan enggak? Makan, minum enggak? minum jangan bilang gak perlu makan mana itu makanan surga roti surga mana jadi makan nanti cuma tidak usah khawatir karena apa bumi baru itu nanti lebih besar daripada bumi sekarang kenapa karena penghuninya dari zaman adam sampai nanti ya tahu orangnya kan banyak sekali betul tidak kan dari zaman adam sampai Sampai nanti akhir zaman Dikumpulin semua berapa ribu tahun itu nah, Padahal orang Kristen itu sebetulnya sekarang kan cuma sedikit oh. Tapi sebelum ada Taurat Itu orang-orang itu zaman Adam sebelum zaman ada Taurat Itu masuk surga semua saudara Pena Kenapa? Nah, belum ada hukum Dosa sih dosa Tapi belum ada hukum Jadi tetap masuk surga lah jumlahnya berapa itu? Nah, orang yang dibasmi sama Tuhan di di air bah itu berapa coba? Itu semua masuk surga. Wah, kok enak ya Tuhan aku bilang gitu. Lah belum ada hukum. Lalu aku bilang, "Lah enak mana sama zaman sekarang? Enak mana? Enak zaman sekarang. Zaman anugerah, zaman mereka sedikit dibunuh, sedikit dibunuh sama Tuhan. Betul loh? Meskipun masuk surga, tapi dia tak nikmati dunia. Ya. Yang... Pada dunia ini diberi supaya kamu menikmati enggak? iyalah kamu sekarang ini cari orang Kristen nikmati enggak? Nikmati apa sengsara? Hah? Kalau kamu punya iman yang benar, kamu pasti menikmati. Karena apa? Karena Tuhan Bideka berkata apa? Di dalam dunia kamu mende menderita tetapi percayalah aku sudah mengalahkan dunia berarti kamu mesti ngatasi bukan menderita terus lah kalau kamu menderita terus kenapa karena imanmu merosot salahmu nah, sebab apa pak sebab Alkitab itu semua saudara-saudara dan saya harus berjalan di dalam iman Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam dunia kamu menderita karena Tuhan Yesus tahu kamu di dunia ini adalah domba di antara serigala. Jadi serigalanya banyak, dombanya sedikit atau dombanya banyak, serigalanya sedikit. Serigalanya lebih banyak, dombanya sedikit. Lah kamu ini domba atau anak domba? He? Ayo, kamu ini domba atau anak domba? He? Ah pinter. Kamu ini kadang-kadang dikirim Tuhan sebagai domba, tapi kadang-kadang dikirim sebagai anak domba lah. Kamu tidak tahu kadang-kadang orang Kristen gini, aku anak domba. Lalu kamu jadi direktur perusahaan, perusahaan dunia, ya, menilai orang dunia jadi segalanya banyak ada. Nah, kamu direktur yang penguasa, tapi penguasanya ini tidak ngerti, dia jadi anak domba. Lah anak domba itu punya tanduk enggak? He? Ha? Entahlah sama serigala di. Iya di nyet-nyet. Nah, jadi direktur tapi tidak anu dak-dak punya tanduk, tidak punya kuasa, dia ya, dihina sama anu. Kan Tuhan berkata, ngalah. Lah anak domba itu dak bisa nandu. Wong oh, dak punya tanduk. mengerti dak? Ini kesalahan orang Kristen. Orang Kristen kalau di dalam dunia, di dalam dunia perusahaan, di dalam perdagangan, di dalam menjadi karyawan, menjadi pejabat. Dia adalah domba. Tidak anak domba. Dia punya tanduk. Dia punya kuasa. Tapi Tuhan berkata apa? Tapi kamu harus cerdik seperti ular, tapi tulus hati seperti merpati. loh. Jangan jadi... Ular, kumpulan nih serigala, be ular, jadi ular lah ya repot salah. Saudara harus punya kuasa, tanduk itu tanda kekuasaan. Saudara harus punya kuasa, saudara harus tegas, saudara harus disiplin, saudara harus tulus, saudara harus jujur seperti Yesus. Makanya Tuhan berkata kalau saudara sama saya diutus sebagai duta dan berkata kamu harus cerdik seperti ular tapi harus tulus hati seperti merpati tetapi kalau kamu diutus sebagai anak domba kamu tidak usah cerdik yang dibutuhkan apa? Ha? nurut Tuhan karena apa? tidak boleh bawa pundi-pundi, tidak -pundi, boleh bawa apa-apa jadi bergantung dengan Tuhan kenapa, kapan kamu diutus oleh Tuhan sebagai anak domba pada waktu kamu nginjil pada waktu kamu di dalam rumah pada waktu kamu di gereja itu status kamu sebagai anak domba tapi ternyata jemaat itu di gereja banyak yang tidak jadi anak domba jadi domba, maka diadu domba Loh, kenapa domba kok diadu? Karena dia punya, mana ada adu anak domba? Tidak ada, oh tidak punya tanduk? Betul? Nah, itu ada ayatnya loh saudara, bukan bukan saya ngawur. Coba baca, baca, baca. Jadi kamu ngerti. Matius 10, gampang, hapalkannya gampang. Matius 10, terus satu lagi, Lukas 10, loh, terus satu lagi... Yohanes 10. Loh, penak. Itu itu khusus tentang domba, Saudara. Ayat 16. Matius 10. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. lihat Yohanes anu Lukas 10. Ayat 3. Pergilah Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Loh. Terus kemudian Yohannes 10. Nah ini saudara tahu sebagian-sebagian terus nanti tinggal praktek ya. Yang prakteknya kamu sendiri loh. Yohannes 10 ayat 16. Ada lagi padaku, domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Hmm. Jadi saudara, kalau saudara sebagai domba, saudara harus belajar peka terhadap suara roh kudus. Kalau saudara sebagai anak domba, saudara tinggal cuma apa? Menunjukkan hati, pikiran tertuju sama roh kudus. Sudah. Sebab anak domba itu tidak cari makan sendiri. Anak domba itu tidak diberi makan oleh orang lain, tapi oleh induknya. Jadi dia tidak belayangan cari makanan. Loh. Karena dia menyusu induknya. Tapi kalau domba enggak nyusu. Jadi dia cari makanan dewek. Lah itu yang belayangan itu. Maka dari itu saudara harus tahu. Jadi kalau saudara sebagai domba, saudara sebagai putusan Tuhan di serigala di tengah-tengah serigala, enggak usah takut. Karena saudara punya tanduk. Serigala takut sama tanduk. Domba. Kenapa? Serigala itu beraninya cuma rombongan. Kalau sendiri-sendiri tidak berani. Ya tak? Nah, kamu justru dombanya itu berani sendiri. Karena bersama dengan Yesus. Maka dari itu saudara-saudara perhatiin. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel. Aku akan memberikan tanah-kanaan. Tanah yang penuh susudan. Madu. Nah tetapi pada waktu bangsa Israel sudah didekat kanaan. Lalu Tuhan mengatakan, utus. Utusan ke sana untuk mengintai. Nah, mereka mengintai. Waktu diintai, ternyata bentenge besar-besar, orangnya besar-besar. Takut enggak? Nah, itu sebabnya, saudara. Tuhan itu kalau mau memberkati kamu, kamu mau dibawa ke tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah? Nah, tapi selalu kamu harus tahu kalau Tuhan yang nyediain kamu, kamu pasti dihadapkan dengan benteng yang kokoh-kokoh, orang yang gede-gede sehingga menyebabkan kamu takut, khawatir. Di situ letaknya ujian. Di situ letaknya kamu berkat atau kutuk. Ngerti saudara? Makanya kerap kali anak-anak Tuhan itu tidak sampai kepada akhir itu karena apa? Jatuh di tengah jalan ini. Banyak pertimbangan. Saudara, pikiran dan hatimu harus tertuju hanya kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah janji, tanah-tanahan dan itu milikmu, wes jangan banyak pikir-pikir. Kamu harus punya jiwa seperti Yusa dan Kaleb. Nah, di dalam Alkitab itu berkata, baca di dalam bilangan 14 ayat 24. Tuhan berkata apa? Tetapi hambaku kalet karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ngerti saudara? Jiwanya lain bukan rohnya, rohnya sama. Betul lah? Tapi jiwanya lain. Nah, jiwa ini, saudara, makanya saudara itu, saya senang anak-anak tadi ada. Kenapa? Saudara harus mulai dari kanak-kanak. Bahkan jangan dari kanak-kanak. Mulai dari kandungan. Kalau istri ngandung, saudara harus berdoa tiap hari. Ngomong. Saya itu diajari Tuhan. kan. Tuhan bilang, kamu ngomong. Iin pada waktu di kandungan, kamu doain anakmu. Loh, wong oh, di dalam kandungan belum ngerti kok, Tuhan. Sudah ngerti. Hah? Loh, aku ribut sama istriku Dengar denger. Loh, kamu nih baca Yohanes pada pembaptis pada waktu di dalam perutnya Elisabet dah. Pada waktu Maria bilang salam, dia yang melonjak-lonjak keroncalan. Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Jadi, jadi dalam perut sudah ngerti, Tuhan. Sudah. sudah ada jiwanya itu. Jadi, omongin tiap hari. Oh, gitu. Terus mulai saya praktek. Nak, dengar ya. Bapakmu ngomong. Jadi, kayak orang gila enggak? Hah? Makanya, kalau jadi Kristen itu jadi gila. Tapi gila terhadap Tuhan menurut firman. Saya ngomong, dengar ya. Mamahmu itu punya wataknya yang jelek. Kurang tekun. Tidak Anu tidak, Pak setia. Kalau suruh sembahyang ngantuk. Kamu jangan punya sifat kayak bokmu kayak gitu ya. terus gantian ya. sudah amin, boke sembahyang. Nak, kamu jangan punya sifat bapakmu ya. Lah, gitu. Bapakmu itu keras hati, diktator, enak menang sendiri. Kamu nanti perempuan atau laki pokoknya jangan punya sifat kayak bapakmu. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Punya sifatlah Yesus Saudara Tuhan itu luar biasa Makanya iin barang itu Ya mata keranjang sedikit Tapi tidak Tidak kayak bapak eh, Super mata nah, Sebab apa Wata itu tetap bekas-bekasnya ada tidak Saudara sudah jadi bertobat, sudah ditebus Yesus, tapi tetap matae ada ndak bekasnya? Ada. Nggak saya hilang, saudara. Kadang-kadang timbul neh. Ayo jujur ini lo, laki perempuan di sini coba, sama ndak? Sama. Kalau bekas mata keranjangnya, walaupun sekarang sudah punya anak istri, kadang-kadang muncul ndak? Sudah bertobat lagi, muncul ndak? Muncul ndak? Muncul. usah malu-malu. Masalahnya itu bisa ngatasi pada Betul lah nah, Makanya jangan poseng Jangan lalu gini Aku sudah bertobat Sudah dila, ditebus Yesus Kok wataku jelek-jelek masih Itu perlunya supaya saudara berbuah Karena buah roh Itu bukan buah roh Itu bukan roh Tapi adalah karakter Itu perbuatan Daging sabar Rendah hati lemah lembut sukacita, damai loh. Itu buat menikmati dunia, Saudara. Maka dari itu enak kita. Sekarang ini kita dunia nikmati, surga nikmati. Loh, ya toh? Hmm. Saya saya ini sudah hampir selesai, Saudara. Uh, udah, udah selesai Desember ini Tuhan bilang selesai Desember kamu tidak usah pergi keluar lagi. Januari masuk doa puasa. Aku mau banyak bicara sama kamu. Wah, aku ya nurut aja, santai. Kenapa? Karena dia aja ngomong, Ngomongnya gini. Waktu saya di Temanggung, tengah malam Tuhan ngomong gini, "Misal, huh, kenapa Tuhan ngomong?" "Oh, dikasih sertifikat, Saudara." "Loh, apa sih ini? Ini sertifikatmu." "Loh, sertifikat apa?" "Kamu sudah lulus." "Lulus, Tuhan? Loh, berarti aku selesai?" Selesai Sampai Desember Terus habis itu Tunggu, nah ini waktunya saya tidak kasih tahu kamu Sebab nanti ribut Tunggu nanti sampai aku Setelah ngomong sama kamu Dan aku akan Sembut kamu sendiri Wah itu rasanya itu saudara Rasanya aku itu Beberapa hari yang lalu gini Loh Tuhan, Tuhan Ini hatiku kok lonjak-lonjak kayak orang Anak kecil yang mau pulang ke rumah bapaknya di luar kota. Waktu aku kan dari kecil kan kos. Jadi kalau liburan itu mau pulang itu rasanya, wah senang luar biasa. Mau ke rumah pulang ke rumah papa. Aku kok lonjak-lonjak ada apa sih Tuhan? Aku bilang gitu. Tuhan ini bilang, karena rohmu sudah tahu bahwa kamu akan bersama dengan aku. Wah puji Tuhan. Nah, ngeri ini. Saudara, bagaimana saudara dapat memuliakan nama Tuhan? Tuhan Yesus berkata, Aku memuliakan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Ngerti saudara? Bukan pekerjaan Allah, tapi pekerjaan yang dikehendaki Allah. Beda. Kalau mengerjakan pekerjaan Allah, itu melayani apa saja. Tapi mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah spesifik buat kamu. Allah ngomong sama kamu. Kamu jadi MC. Tidak jadi yang lain. Kamu jadi penginjil. Tidak jadi pendeta. Nah itu pekerjaan yang dikehendaki. Tapi kalau pekerjaan Allah biasa. Kamu boleh milih. Yang netepin kamu dewek. Nah. Jadi Allahnya siapa? Kamu dewek. Ngerti secara bedanya? Itu bedanya itu tipis sekali, Saudara. Makanya hati-hati. Maka hati-hati. Saudara tahu? Musa pada waktu sudah hampir masuk. Musa jatuh juga toh? Nah. Anu, bukan jatuh. Musa kawin lagi toh? Nah. Sama perempuan Kusi. Musa kawin lagi padahal di hari tuanya itu kan sudah punya anak, sudah istri ya toh? Kawin lagi. Nah, kalau kawin lagi sama yang tua atau yang muda? Hah? Hah? Yang muda mana ada kawinnya meleweh tuwek. Ada nek pada tuwek, lebih tuwek ada tapi sama-sama ya masih muda. Tapi kalau umur Musa sudah 110, istrinya umur berapa? Dua puluh, ya bodol nanti, ganteng. Nah, dia kawin lagi sama perempuan kusi, saudara. Sebetulnya itu salah, pandang? Hah? Salah, tetap salah. Bagaimanapun juga, ternyata si, si Musa yang orang dekat sama Tuhan. Dagingnya juga lem. Mahlo. Jadi, kamu hati-hati. Bapak-bapak ini. Ibu-ibu, jangan jangan bilang, saya bilang, ngomongin jangan tidak terhadap bapak atau lo. Ibu, bapak dan ibu, sebab zaman, akhir zaman, ini yang dilanda oleh roh percabulan dan perzinahan itu bukan laki, tok. Perempuan-perempuan zaman sekarang. Ngerti? Perempuan-perempuan. Sebab saya kerap kali manseling orang. Perempuan-perempuan. Yang suka kabur. Saya sampai kaget. Loh, kamu kan sudah punya suami sih. Iya, Pak, tanggung jawab Pak, tak tinggal. Loh. Oh, terus buat tinggal itu sendirian apa kawin lagi? Kawin lagi. Loh. Loh, kok gitu kenapa? Terus yang kedua, tak tinggal lagi. Kawin lagi. Saya pernah ngonseling, saudara. Anak pendeta. Aku bilang yang pertama. Gabung dua itu susah. Wong dilahirkan punya watak yang aneh-aneh. Campur itu susah sekali. Dan Tuhan itu memberi kamu itu bukan yang sama. Tapi saling melengkapi. Aku sama istriku itu bertolak belakang 180 derajat. Saya senengi to the point. Dia alon-alon asal kelakon. kelakor. Kalau saya ngomong, langsung terk. To the point. Aku bilang, yang aku mau pergi ke pasar. Nah, mau beli ini. Dia bilang, aku tolong diantar ya yang ke pasar. Beli apa? Mau beli ini sambil ria liat-liat. Jadi, bukan lima menit, bisa lima jam. <laughs> aku mateng. Lah, aku punya watak, tidak sabaran. Saya bilang yang ni nah aku bawakan buat bong suruh nuruti lihat dari toko ke toko tak kuat saya ya terus pi cara jalan keluar. Kue tak drop aku tak ada mobil <laughs> pokoknya pulang kamu ada saya sudah sebut. Tidak tahu saya tu bertolak belakang tapi kenapa kok dijodohin? Karena Tuhan bilang itu yang paling anu sebab aku mau kamu jadi sempur. Nah kekuranganmu ditutup istri Kekurangan istri ditutup kamu Supaya anakmu nanti Lebih Baik Kalau kue sama cepet deh cepet Anaknya -e, Super cepet Kamu cerewet dapat cerewet Anaknya -e, super cerewet Betul gak Lalu sing sici mata keranjang orang ini mata keranjang senengnya cari yang mata keranjang anaknya super mata keranjang rusak gak itu bukan benih ilahi itu turunan setan tapi saudara kalau mau cari mantu cari jodoh cari yang sifatnya sama apa yang bertentangan nah iya gak ngerti kamu <laughs> makanya jangan milih dewe sembahyang Aku dulu ya sembahyang. Tuhan, jodohku siapa? Tuhan bilang, itu. Aduh, Tuhan. <SILENCIO> saya itu pacaran sama istri saya itu 13 tahun. Lho. Tapi tiap hari ribut terus. Kenapa? Loh tak cocok. Nanti saya sukanya makanan Indonesia. Dia sukanya makanan Belanda. Aku kuket juga tak suka. Tak suka. Sekarang suka semuanya. Panya etriku. Saya sekarang masakan Belanda suka saya. Nah, kenapa? Karena pintar dia. Dia tidak bisa bilang gini. Ini enak. Oh tidak mau saya. Aku kalau di, di dilarang malah tak sengaja tidak mau. Jadi, kalau dia masak gitu masakan Belanda dia bilang. Enak yang? Dak. Saya bilang tidak. Makan dewek dia nda, dia masak, dia masak Indonesia juga saya makan, dia cuma gini. Yang-yang. Kamu kan mau nenangin aku toh ya. Oh ya ya ya, ya. Terus cuma ngerasain sedikit. Nah, jadi saya asap, coba sikat apa. Loh kok lumayan ya? Lah enak toh. Lah. Soalnya istri itu beno Penolong itu bukan merintah Tapi mengarahkan Itu roh kudus Roh kudus itu Saudara kalau bergaul karib sama roh kudus Roh kudus itu selalu mengarahkan Tapi tidak memerintah Jangan lupa Roh kudus tidak pernah merintah Mengarahkan Yesus merintah Karena dia Tuhan Tapi roh kudus penolong Makanya perempuan-perempuan itu Belajar dari roh kudus Roh kudus itu selalu mengarahkan Tidak pernah Contohnya gini Saya Pada waktu Tidak punya rumah Saya bilang Tuhan Aku tidak punya rumah ini aku mau beli Mau kontrak lagi Nyewa atau pinjam. Tuhan bilang aku sudah sediakan rumah bagimu Wah Oke okay. Tapi saudara Pada waktu itu dikasih penglihatan saya sebab tidak punya duit, tidak punya apa-apa. Nah, ada di atas gunung ini. Lalu Tuhan bilang, kamu harus sampai ke gunung yang satu ini baru bisa mendapatkan rumah. Hah? Wah, kok gitu kok aneh? Oh, katanya kau nyediain. Ya, tapi semua harus diraih dengan iman. Bukan dengan perbuatan. Kalau aku yang nyediain, itu ada tantangan yang besar. Goliath harus dilalui. Wah, ya wis Waktu kasih penglihatan citu, saya bingung. Enggak. kok kokaya gini dari turun lagi naik lagi. Aku nanti dapatnya rumah berapa puluh tahun. Lalu tuan bilang, dalam waktu satu jam, kamu harus sampai ke gunung itu. Wah. Wang tak hitung jaya isah bulanan satu tahun, no. malah satu jam. Ia mungkin tu Tuhan. Nah, tuan bilang. Dengan iman segala sesuatu mungkin. Bagaimana caranya? Nah. Jangan langsung gini. Ya sudah saya turun lari cepat. Tidak uh, sampai. Jangan mana caranya Tuhan? Roh Kudus ngomong. Roh Kudus. Engkau akan penolongku. Bagaimana bisa sampai sana? Roh Kudus yang ngomong gini. Kalau berani loncatlah. Ayo itu perintah atau anjuran anjuran saudara pengarahan saya bilang, loh Tuhan loncat ya gak mungkin toh ya Wong kamu ngerti aku gak bisa terbang tapi kalau engkau mengatakan kalau kamu berani loncatlah itu pasti Tuhan punya maksud pasti roh kudus ini tahu, bahwa ada jalan keluar, ada penolong loh, saya bilang loncat Tuhan kalau kamu ngomong situ, Saya mengenal engkau. Berarti ada jalan keluar Caranya bagaimana? Tidak bau, Tidak perlu diri aku Loncat. Saya ancang-ancang saudara Pikirku ngeloncat sejauh-jauhnya Paling-paling 3 meter Padahal ini gunung di gunung Tapi saya ancang-ancang nah, Ngerti? Iman itu begitu Percaya Nekat Harus ada nekat Ada T Nekat sama ne tekat itu beda loh Tekat itu usaha Nekat itu Nekat tuh berani Mati Karena Yesus berkata apa Kamu harus setia sampai Mati nah, Jadi saya ancang-ancang lari saya Tapi mau lihat ke bawah takut lihat ke atas Dalam <laughs> Yesus, Lansat sekeras-kerasnya jauh-jauhnya paling-paling cuma 3 meter. Bluk. Tapi baru jatuh 1 meter. Eh, enggak ke jurang. Cuma jatuh cuma 1 meter. Hari ngerti gitu kan ya enggak usah repot-repot ancang-ancang toh ya. Ternyata ada jembatan kaca. Lah, kaca itu kan tembus pandeng Jadi saya dari atas lihat gini ya, lihat jurang, tapi ada kaca bening luar biasa. Loh, kok ada kaca? Langsung tahu ya saya lari. Belum satu jam sudah sampai. Saya bilang aku sampai Tuhan. Lalu Tuhan berkata berkenaan bagaimana, bagaimana berbahagialah kamu. Kalau kamu berani nurut, loncat, loncatlah. Ah nah, tapi enggak udah ngomong. Nah, coba kamu ngomong to. Loncat, jangan takut. Di bawahnya ada jembatan kaca. Loncat, loncat. Ya, Hah? Ah kamu maunya nek gitu dong? Nah, itu. Tidak bakal roh kudus tidak mau ngasih tahu kamu gitu, saudara. Sebab kamu harus jalan dengan iman, bukan dengan pengertian. Maka dari itu, jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah rencanakan kamu yang terbaik. Ada tantangan pandanganmu hanya kepada Tuhan, harapanmu pada akhir. Kamu berkata, aku pasti sampai. Caranya bagaimana? Tidak tahu Tuhanku adalah jalan Roh kudus penolongku Kamu setiap saat tanya Tuhan maumu apa? Maumu apa? Jalan aja Kau akan sampai Dan kemuliaan Tuhan akan kau alami Amin Mari kita berdoa Tuhan vermanmu sudah hamba sampaikan Anak-anakmu di tempat ini sudah mendengar Sekarang tiba waktunya saatnya di mana engkau Tuhan rohol kudus membimbing anak-anakmu sendiri. Pribadi demi pribadi. Sehingga mereka sampai ke tempat kanaan bumi baru, surga mulia. Firdus yang kami idam-idamkan Tuhan. Karena di sanalah ada pohon kehidupan dan kami akan menerima buah itu. Tuhan, hambamu rindu supaya tiap-tiap anakmu di tempat ini dapat bertemu di sana. Memang tempat kami beda-beda, tapi kami akan satu di dalam Engkau. Engkau punya rencana tiap pribadi ini, Tuhan. Punya jatah sendiri-sendiri. Hamba-Mu -sendiri. percaya Engkau memberikan yang terbaik. Ada harga yang harus dibayar. Tantangan demi tantangan. Tapi hamba percaya, kalau setiap langkah mereka bertanya seperti Yosua, Jericho pun roboh. Tetapi pada waktu dia tidak tanya perkara menyerang kota Ai yang cuma kecil, mereka kalah. Ajar mereka Tuhan Roh Kudus. Arahkan mereka, tolong mereka supaya mereka berjalan setia dalam perkara kecil Hari demi hari bersama dengan engkau Tuhan Dengan setia membaca firmanmu Dan minta pertolongan roh kudus Maka mereka akan sampai Sekarang tiba waktunya Tuhan Anak-anakmu berdoa Berdoalah saudara Hadapkan masalahmu yang sedang sekarang kamu hadapi Jangan lihat tembok Yeriko, jangan te jangan lihat orang yang gede-gede kayak Goliat. Andeng Yesus, kamu katakan, Tuhan yang aku hadapi ini adalah Goliat, Goliat dan tembok-tembok Yeriko. Tapi hanya dengan penghulu malaikat Mikhael mereka akan bisa mengalahkan mengerompokkan itu. Dan engkau yang menyertai kami, Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Kerap kali kamu hanya memuji Kamu hanya berjalan keliling Dengan tidak bersuara Tidak ada keluhan Tidak ada omelan Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran Tapi ada sokat cita dan sorak sorai. Maka engkau akan melihat Tuhan melakukan semua perkara Tembok-tembok akan diruntuhkan. Goliat-Goliat akan dikalahkan. Tuhan tidak minta engkau punya uang, punya senjata. Apa yang kamu punya? Daud hanya punya ketapel, tapi dapat mengalahkan Goliat. Engkau hanya punya doa dan pengucapan syukur. Engkau hanya sebagai seorang wanita yang tidak bisa bekerja, hanya bisa merawat. Tuhan gunakan untuk memuliakan namanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oh.